Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Bu ya Saya Endang Uma dari Wanakaya Gunung Jati uh, Begini Ada seseorang yang sudah daftar haji Bu, ya. Tapi sekarang kan daftar tunggunya lama Jadi orang tersebut Sebelum daftar Sebelum berangkat haji itu Punya keinginan untuk umroh gitu. Nah tapi umrohnya itu dengan keluarga Karena dengan keluarga kan Biayanya banyak Jadi perlu banyak nabung juga kebetulan biaya itu untuk berangkat umrohnya tuh kurang biaya makanya uh, dia ya, apa namanya uh, utang gitu utang di bank nah, itu boleh tidak kalau untuk berangkat umroh utang di bank kemudian bagaimana hukumnya utang di bank itu dengan menitipkan SK atau sertifikat gitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau haji niatnya bagus Mau ha, haji Tak taunya daftar sekarang Berangkatnya tahun 2036 InsyaAllah panjang umur Jangan khawatir ya Mau baik cepat mati ya panjang umur Kok lama banget memangnya kenapa Saya pengen cepat loh takut umur saya Oh berarti ibu pengen haji Tapi itu langsung mati gitu Kok oh, kayaknya gitu Tenang aja sudah lah Allah yang atur Kalau gak nyampe sudah nyampe pahalanya Duitnya diwaris sama anak-anak Alhamdulillah Ibu sudah niat daftar. Haji tahun 2036. Tak satunya besok mati. Sudah daftar lagi. Semuanya sudah dibayari, dapatnya 2000. Ibu dapat pahala, sudah enggak dosa karena sudah azam, sudah niat, niat dapat pahala. Duitnya diwaris sama anak-anak. Untung Enggak usah pusing. Cuman yang jadi masalah itu adalah yang hajinya bukan karena Allah pengin segera diambil Pak Haji itu loh Sama Bu Haji itu yang repot Maksain itu Sampai minjem bank segala itu nanti Kalau karena Allah tidak akan melakukan yang haram Minjem bank yang syari i. Pinjem pun tidak dihimbau Tidak dihimbau haji dengan pinjaman Akan tapi berhajilah jika kamu punya duit Kalau kamu tidak punya duit Salat duha pun jadi mahal haji Kenapa pusing saya maksa oh, ini hutang dah benar ini maksa ini hutang-hutang hutangnya kan, di tempat yang ada ribanya lagi wah ini adalah keblinger itu itu masuk neraka lewat Makkah itu nanti tak nah, benar itu dah tidak jangan dibaksa dengan semacam itu itu biasanya hanya bangga-banggaan di dunia saja hanya pengin uh oh, umroh keluarga subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah masuk neraka Hah? Kenapa? Dengan sesuatu yang diharamkan oh, Dengan cara pinjam yang halal saja Tidak dihimbau Apalagi pinjam yang haram Itu bank yang haram loh ya Kalau bank yang syar'i Itu pun tidak dihimbau Jadi ibu kalau tidak punya duit ya sudah Pokoknya kalau haji maksa itu Biasanya itu hanya karena ketinggalan enggak jadi pak haji, bu haji itu Di undangannya tidak ada hajinya di rumahnya Sebab kan setan itu pintar di sini Ibadah semuanya itu aman Kecuali haji gak ada orang habis sholat langsung sholat Yahya gak ada, saya habis bayar zakat gak ada zakat Yahya, giliran naik haji langsung haji Yahya itu nah, ini makanya berebut haji, ini macam-macam hutang sana sini tidak usah semacam itu, kalau ada ingin umroh dari risik yang memang sudah dihadirkan oleh Allah, bahkan ini satu fikih tidak wajib bagi kita untuk mencari uang untuk haji selesai gak usah bingung yang wajib adalah anda mencari uang untuk mencari nafkah untuk anak-anak haji tidak diwajibkan anda mencari duit untuk haji lalu kapan saya wajib haji kalau tiba-tiba kamu punya do duit kalau saya nabung boleh ya boleh saja cuman tidak wajib kamu cari duit untuk naik ha? haji beda ini jadi nyantai pinjem sana pinjam pinjem memang kalau pinjam tidak bayar ya hajinya itu ada platnya sini ngutang Kok maksain? Tidak maksain. Memang kita himbau tu tidak maksain. Kenapa? Agar kusuk anda dalam beribadah. Dan juga jangan sampai ibadah kita didorong oleh kesombongan kita. Haji jor-joran itu. Kenapa? Oh, ada orang ekonominya lebih rendah dari saya bisa naik haji bah. Ini sudah, oh dia oh gajinya lebih rendah dari kita naik haji kita kena malu dong kita. Ya, jual rumah ya, yuk jual tanah. Oh, jadi hajinya jual tanah hanya karena jor-joran sama tetangga yang dah nggak musibah lagi. Apalagi ngutang yang harumlah dijualan saja sudah agak benar kok. Kalau memang untuk jor-joran, tapi kalau jualan karena Allah, ya benar miliknya sendiri. Tapi kalau jualan karena jor-joran, sudah niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar sudah pulang haji benar tuh. Diundangannya nggak ada hanya aja sudah atuhnya tidak diunggah. Nggak ada hanya nggak ditulis. Haji hmm. saya, masya Allah ya. awas fitnah haji dan fitnah umrah ya. Tidak usah memaksakan seperti itu. Tidak umroh karena Allah Subhanahu Wataala. Kalau anda tak punya duit, solat duha pun adalah pahala yang seperti haji dan umroh. Tama tini, tama tini, semburna. Allah Alam dijawab.